Kalau yang berikut akan tampil ini adalah seorang artis cantik kelahiran Kota Kediri Jawa Timur. Langsung saja sapa! Ria Mustika bersama Pala Pa. Loncat badannya, Mas. mas, mas.